Muso hmm. <laughs> satu tembang terbaru baru-baru ini -baru Ruwanat buat mas-mas yang dibawa I'm mm -hmm. ¡Suscríbete Tepuk tanya mana dulu dong ma